Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini uh, kita punya sumber yang menarik banget nih. Judulnya Syarah Aspak Naksbandiah Mujaddidiyah. Iya betul. Ini semacam uh, peta jalan spiritual ya, detail banget kelihatannya untuk tarekat Sufi Naksbandi Mujaddidi. Nah. Misi kita hari ini coba kita gali inti pendekatannya yang sangat terstruktur ini. Tepat sekali. Sumber ini memang um, menyajikan sebuah sistem ya, langkah demi langkah yang sangat jelas, tapi nah ini penting nih perlu dicatat dari awal, penulisnya sendiri menekankan buku ini tuh penjelasan aja, bukan pengganti bimbingan langsung. Harus ada guru spiritual yang sah, Syekh mursyid gitu. Oh, kan. oke. Okay. Kalau coba-coba sendiri, wah itu justru bisa beresiko katanya. Oke, okay, oke, okay, dicatat. Jadi ini perlu bimbingan ya. Mari kita bedah intinya kalau gitu. Sumber ini eh, fokusnya kan ke tiga pilar utama ya untuk pembersihan batin. Bisa di-breakdown sedikit apa aja tuh? Tentu, tentu. Jadi tiga fondasi utamanya itu, pertama ada zikir. Zikir itu kan artinya mengingat Tuhan ya. Nah khususnya di sini zikir ismuzat itu nyebut nama Allah dalam hati. Dan juga zikir nafiitsbat Itu yang la ilaha illallah. Itu yang pertama. Oke, zikir. Kedua ada murokabah. Ini... Lebih ke arah kontemplasi atau meditasi mendalam gitu. Murakabah ya. Dan yang ketiga, nah ini juga penting. Robitah Sheikh. Itu menjaga hubungan spiritual dengan si pembimbing atau Sheikh. Ketiganya ini uh, saling terkait erat gitu. Menarik, menarik. Oke, kita mulai dari zikir dulu deh. Ada konsep kunci nih, Lataif. Apa sih sebenarnya Lataif ini? Agak uh, asing mungkin buat sebagian kita. Iya, Lataif. Bentuk tunggalnya Latifah. Ini, uh, gimana ya jelasinnya? Semacam pusat-pusat kesadaran halus lah di dalam diri kita. Sumber ini memetakan ada beberapa titik. Yang paling awal itu latifakot, titik hati. Lokasinya kira-kira dua jari di bawah dada kiri, gitu. Nah, zikir Allah-Allah tadi itu difokuskan di situ. Fokus di titik itu ya? Iya, fokus batin aja, tanpa suara. Tujuannya... Yaitu tadi, membersihkan kotoran spiritual di hati, terus uh, membuka kesadaran kita akan Tuhan. Jadi kayak latihan fokus batin di titik-titik energi tertentu gitu ya, untuk pembersihan. Yeah. Dan ini ada tahapannya berarti ya, nggak langsung semua. Betul sekali, bertahap. Setelah hati atau kol tadi, nanti fokus zikirnya geser lagi ke latif lain. Ada yang namanya ruh, sir, khofi, akhva. Lokasinya beda-beda. Ada yang di dada kanan, atasnya lagi, sampai ke dahi. Nah, setiap titik ini menurut sumbernya terkait sama pemurnian sifat tertentu. Oh, gitu. Misalnya? Iya, misalnya nih, zikir di Latifahru itu untuk mengatasi sifat marah. Ya. Terus di sir buat ngikis ketamakan. Hmm. Di hafi untuk hasad atau iri dengki. Hmm. Di akhva buat kesombongan. Jadi, uh, spesifik gitu target penyembuhannya. Wah, rinci banget ya. Lalu tadi ada jenis zikir lain, nafi itsbat. Bedanya apa nih sama yang fokus di latif tadi? Nah, zikir Nafi itsbat ini e, penekanannya agak beda. Diawali dengan peniadaan dulu kan. La ilaha, tiada Tuhan, baru penegasan, illallah, selain Allah. Prakteknya mm, seringkali lebih kompleks. Ada yang pakai teknik tahan napas, ada visualisasi tertentu. Tapi intinya sama, menanamkan makna tauhid ini ke dalam Latifah Kalb. Tujuannya? Tujuannya biar lebih dalam lagi efeknya, untuk mengikis habis keterikatan pada selain Tuhan, gitu, mencapai kondisi eh, penyerapan spiritual atau fana yang lebih kuat. Oke, oke, paham. Itu baru pilar pertama ya, Zikir. Sekarang, gimana dengan murokobah? Ini kayaknya level berikutnya ya, setelah pembersihan awal. Persis, bisa dibilang gitu. Murokobah itu kontemplasi mendalam. Jadi praktisi itu fokus merenungkan aspek-aspek ilahi sambil e, mengharapkan adanya limpahan spiritual atau faid dari Tuhan. Dan ini juga sangat bertahap, gak langsung. Dimulai dari kontemplasi keesaan Tuhan, ahadiyat, terus naik lagi, merenungkan gimana Tuhan bermanifestasi, tajaliat istilahnya, dalam ciptaannya. Nah ini nanti dikaitkan lagi sama Lataif yang tadi. Wah nyambung lagi ke Lataif ya. Ya, nyambung lagi. Contohnya nih, ada muraqabah namanya Tajaliyat Latifah Qalb. Itu menghubungkan hati si praktisi dengan realitas spiritual Nabi Adam dan Nabi Muhammad. Fokusnya pada af'al atau perbuatan Ilahi. Tujuannya mencapai fana dalam perbuatan Tuhan dan tingkatannya ini terus naik loh, ngelewatin stasiun-stasiun spiritual namanya wilayah. Ada wilayah suhro, wilayah kubro, terus ada lagi hakiki, realitas hakiki. Hakaib. Ya, haqaik itu pemahaman mendalam tentang realitas spiritual tertentu. Misalnya, hakikat Ka'bah atau eh, hakikat Nabi Muhammad. Jadi emang sangat berlapis dan ya butuh waktu, butuh bimbingan. Gila ini sistematis banget ya. Oke, pilar ketiga sekarang. Rabita Sheikh, Kenapa hubungan dengan guru ini jadi pilar tersendiri? Penting banget kayaknya. Iya penting banget menurut tarekat ini, Rabi Toshek itu intinya menjaga koneksi hati dengan sheikh atau pembimbing, baik pas lagi ketemu langsung atau pas lagi jauh, tujuannya apa? Nah menurut sumber ini tujuannya itu untuk menerima fight tadi, limpahan rahmat dan bimbingan spiritual dari Tuhan, tapi melalui perantaraan sheikh. Oh jadi sheikh sebagai perantara gitu ya? Betul, dianggapnya energi spiritual itu perlu disalurkan lewat jalur yang otentik, yang bersambung gitu sanatnya. Prakteknya sendiri melibatkan visualisasi, adab yang ketat, penuh rasa hormat. Tapi, nah ini perlu digarisbawahi juga, sumbernya mengingatkan keras agar jangan sampai berlebihan. Jangan sampai jadi kayak kultus individu gitu, harus tetap proporsional. Ya, sangat terstruktur dalam tradisi Nakschbandi Mujaddidi. Mulai dari bersih bersih batin lewat zikir di lataif, terus diisi dengan pemahaman mendalam lewat murakoba, yang tingkatannya banyak banget tadi. Dan semua ini harus lewat jalur yang benar, yaitu bimbingan dan koneksi hati sama Sheikh lewat rabita. Gitu ya kira-kira? Iya persis. Yang paling menonjol emang penekanan pada strukturnya itu. Tahapannya jelas dan uh, urgensi bimbingan yang otentik. Itu ditekankan banget. Setiap langkah dari zikir awal sampai murah yang tinggi tadi itu ada tujuan spesifiknya. Mulai dari ngatasin sifat jelek sampai mencapai puncak pengalaman spiritual kayak fana. Lenyap dalam kesadaran ilahi. Betul dan bako kekal bersamanya. Jadi ini bukan sekedar um, filsafat atau teori aja ya tapi benar-benar kayak manual praktek yang rinci banget. Iya, iya. Benar-benar kayak peta jalan spiritual yang detail dan penelusuran kita ini ya ampun, jelas baru menggores permukaannya aja ya. Masih banyak banget kayaknya yang bisa digali. Pasti, nah mungkin sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan di rumah Bagaimana pendekatan yang uh, sangat terstruktur ini, sangat bertahap dan sangat menekankan peran pembimbing Seperti yang dijabarkan di sumber kita ini bagaimana itu terasa buat Anda Apakah ini um, selaras atau justru kontras banget nih dengan gagasan Anda sendiri Soal gimana sih pertumbuhan batin atau perjalanan spiritual itu seharusnya berjalan Menarik untuk direnungkan kan